Selamat siang Halo Iya silahkan Pak i Ya kalau menurut saya kan udah jelas tuh Si Susno ngomong Si dua itu、uh, terlibat segala macam Akhirnya udah mau dinonaktifkan Nah sekarang si Susno ini mesti direhabilitasi Plus yang nuntut dia mencemarkan nama baik Itu dibalikin hukumnya dikali lima Harus begitu Karena kalau n g g a k orang takut lapor-lapor Nah kalau sistem perpajakan bukan baru sekarang Bu Saya tuh, Saya tuh ya Memang ngerasa sih lima tahun terakhir z a m a n n y a p a k s b ini Jauh lah Lebih baik itu pajak Tapi zaman dulu Kita di daerah Jati Negara itu Buka t o k o Setiap、uh, dua tahun sekali k e d a t a n g a n Dan itu kita mesti Umpet-umpet Ngasih cash loh ibu Sampai 40 juta 30 juta Itu di ini Di tempat-tempat umum gitu Kayak di g r a media matraman gitu Ketemu、I. di sana Jadi Ini udah bukan hal ini Ntar kan ini Ngetor-netor-netor n e t o r n e t o r a g e t o r n e t o r g e t o r n e t lagi Bukan hal baru ini Ini mah udah a d u udah kuno t u m a n Memang Sekarang lebih, lebih rapi aja gitu l o Nah itu mesti dihukum Kita penggal itu generasif itu、Baik. Siang Pak Budi Iya、eh, begini Bu nah, Singkat aja pendapat saya sih、ya. Emang ini negara-negara dari dulu juga、ya? Halo Halo m a a Pak tidak jelas s i l a k a n Singkat aja jawaban saya sih Emang udah lama dari dulu Ini negara berensek Halo selamat siang Ibu Weni Halo, s i l a h a n Bu Mbak, kalau menurut aku ya Mbak Pak Susno itu harusnya benar-benar dikasih perlindungan Bukannya diberikan sanksi untuk pencemaran nama baik Kalau sekali berani pemerintah kita atau DPR kita melindungi Pak Susno Saya yakin、uh, akan banyak lagi yang akan melaporkan hal-hal yang seperti ini Terima kasih Iya, terima kasih Selanjutnya Bapak Planta, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bu. s i l a k a n Mengenai komisian itu semua ya, saya kira ini memang、uh, pencemaran nama baik ini harus di, di, di, diulang t t e l i i ini, karena kesannya ini malah menapun akuti orang untuk、uh, mengadukan ada kasus-kasus m a s a l a h、uh, p、uh, i dana. Kemudian mengenai pajak ini, saya lihat memang di, di sistem perpajakan kita ini,、uh, kesannya itu mempersulit wajib pajak, dengan demikian wajib pajak ini、e, bernegosiasi gitu, memang orang pajak ini membuat perangkap-perangkap, agar orang yang melakukan yang benar pun bisa、e, terjebak terjerat, sehingga mereka gak mau pusing-pusing lagi, kasih uang aja lah, biar beres begitu. demikian dari saya, agar e, e, apa, peraturan pajak ini dibuat mudah yang penting tidak ada penipuan tidak ada penggelapan itu saja bu、iya. terima kasih bu iya halo selamat siang bapak Joko silahkan iya pak s i l a k a n saya simpati kepada bapak Susno、ya. jadi kasian h kalau misal dia terpotong pancing、mm -hmm. untuk mencari perlindungan hukum saya mengimbau kepada orang-orang yang ahli hukum semoga dia empati terhadap pak Susno kalau memang pak Susno perlu biaya kami siap membantu untuk koleksi Terima kasih. Halo selamat siang Pak Gilbert Iya selamat ya. siang s i l a k a n Pak Gilbert ya, saya, saya sih menilai Semua yang dilakukan oleh p a s u s Entah ada yang bilang dia sakit hati Atau apa ya Tapi saya tetap apresiasi ya Karena saya Secara ini aja, logika aja ya Kalau dia pada saat waktu di dalam itu Tidak mungkin dia bisa b e r k u a r k u a r seperti itu Kalau developer p o r itu ya sama seperti kayak kita melempar batu ke itu ke laut deh, jadi tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi、eh, kita sebagai rakyat ini sangat mengharapkan ada pasusmu-pasusmu lain ya yang berani g i t a Tapi ya dan apa namanya, kita harus membantu, kalau nggak membantu ya nanti dikenakan penyebaran nama baik atau apalah namanya itu. Atau ada apa namanya、uh, Dari propam atau dari Apalah komisi disiplin Apalah tetek bengek lah Yang kita tahu itu kan semua hanya apa ya Melindungi Melindungi koruptor itu Melindungi, meluni, melindungi koruptor Jadi mau menghukum orang yang berusaha Membuka korupsi itu gitu, Jadi saya rasa ini Pak, harus, no, harus kita b a n t u ya Sampai ya Bagaimanapun juga harus kita bantu Jadi Indonesia harus bersih dari korupsi. Ya, gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Selamat siang, Pak Hamir. y a selamat siang. Ya, silakan Pak Hamir dengan komentar. Ya, ya. Saya kira hampir sama dengan pendapat sebelumnya, i t u pertanda lembaga tersebut itu sudah sangat kronis sehingga saling m e l i n d u n g i Dan saya bisa katakan tuh topnya itu terlibat, gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hamir atas waktunya. Pak Herman, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak Herman. Ya, bagi saya masalah korupsi di Indonesia itu sudah sangat mengakar ya Jadi apapun proses, apapun dinamika yang harus kita lewati dalam rangka menguranginya Atau membongkarnya itu harus kita patut kita hargai Namun memang kadang-kadang pelapor ini sendiri juga kita ragukan kebersihannya Pak Jadi ini dinamika dan ini sebuah konsekuensi Bahkan Uh, beberapa waktu sebelumnya kan kita kenal ada seorang menteri yang sangat bersih justru karena terlalu bersih ya rame-rame mau dipatahin kakinya nah jadi kalau semua memang、uh, berniat ber, ber,、uh, baik untuk m e m b e r a n t a s i korupsi sekarang mudah saja berani n g gak bikin undang-undang korupsi pembuktian terbalik Kalau berani ya itu adalah kesungguhan Pak Ya demikian terima kasih Ya baik terima kasih Pak Herman Dan saya akan menerima satu penelpon terakhir kita dari Pak Joni Halo Pak Joni selamat siang Pak Joni Pak Tony Ya s i l a k a n Pak Joni Baik Pak Joni s i l a k a n dengan k o m e n t a r n y a Ya、okay, saya s e t e l a d a pasir t Karena ya di Indonesia seperti itu Tiap lapor pasti akan mendapat akibat Walaupun i t benar walaupun itu salah gitu dan juga、eh, seperti pasal p e r c e m a r a n a sebaik itu nama baik siapa yang d i c e m a r kan dan sebaik apa namanya itu aja Pak,、Terima、kasih ya Pak Robert selamat sore selamat sore ya, ya silahkan Pak Robert ya mengenai kasus ini memang sangat dilemat karena Gayu sendiri kan pekaui rendahan sedangkan j e n d e r a l Bintang satu itu kan petinggi di Lombard 4 sehingga ada perbedaan tentunya、hmm. Kalau kayu sini pegawai golongan tiga ya, pecat-pecah a j a tapi kalau polisi dan bintang satu langsung d i r a m a k t i f k a n Itu presiden b u r u k makanya kalau boleh TKI a saran, m a b e s a Polri itu jangan gegabah dan menindak、uh, bintang satu ataupun pejabat-pejabat tinggi di polisi ya. Artinya harus ditelusuri dulu, baru konferensi t e r Akibatnya kan sekarang kayak kejadian kemarin konferensi-konferensi itu membuat malu sendiri. Jadi lebih hati-hati lah. Oke, Bapak Valentino, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silahkan, Bapak Valentino. Ya, sebelumnya saya ingin apa, berterima kasih kepada s u s n o d wajib itu, Bu. Itu saya anggap parawan tanpa tanda jasa, Bu. Karena berkat dialah menguap kejahatan diperpajakan, g i t u カマーニパンアチャーコンダン、kita ini, semua. Nah, yang ua, ya, Indonesia に、カマーニパンアチャーコンダン、Indonesia に、カるーニパンアチャーマンベラスノーダージー、サイジュア、バッタニアとカロマフィア、カロマサラ、シャンダンアトヤ、ラトサン、パンアチ r ーランパラプスラプス、カロランタニアパラプス、 パジャンクチンステ s ック・ラディオンやパジャンボレーやスランカンパジャンディランジューンやパジャン。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 Terahkan aja kepada orang yang bersangkutan、gitu. Jangan satu masalah m e m i l i k a n Satu masalah baru Saya pikir dengan seringkapnya masalah seperti ini Oke、okay, bagus banget Tapi penyelesaiannya tuh Kita butuh penyelesaiannya Bukan h e b o h n y a gitu ya Kita butuh penyelesaiannya saya ya kira nih Penyelesaiannya fokus Jangan membuat masalah Oke、okay, terima kasih Pak Agus selamat sore ya, Selamat sore、ma. Silahkan Pak Agus Oke,、okay. uh, pertama saya ingin mengharap nih mbak dari Kapolri, nih tolong dibedakan antara menjaga、uh, apa namanya baik Polri dengan penyelesaian masalah,、um, masalah kasus di perbajakan ini, gitu mbak. Jadi kalau memang p a k s u s n o itu dianggap、uh, ブラジカポリズム は, は, は, はなくなたくさ <Yeah. S 1>、nah, んコピダーニャーゼロジャリマサラカピダー Dengan memojokkan Pak Susno, kita tahu nanti persoalannya itu kemana. Jadi, kita berharap Kapolri menjadi negarawan, lah, tidak、mm. menjadi、uh, komponen yang sangat memalukan, misalnya sebagian dari kekuasaan yang itu juga kalau memang benar tidak korup. y a mari kita buktikan tidak korup, begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak Agus. Pak Leo, gimana komentarnya? Selamat sore, Pak. Ya, silakan, Pak Leo. Dalam catatan saya tidak seperti dalam catatan media Indonesia ya, yang y a menyangkut kasus p a Susno ini sebagai pelapor Pola lama juga berulang, pelapor direspon dengan serangan balik、e, pencemaran nama baik Kan itu yang terjadi pada Pak Susno hanya karena dikeroyok oleh publiklah, p ori l kemudian berubah Jadi どういうことですか Uh, rakyat umum, gitu. nantinya takutnya、uh, tidak ada lagi pelapor-pelapor yang s e l a i n y a emang benar fakta ada kejadian yang korup tidak berani lagi dilaporkan karena Presiden Purus tadi seorang j e n d e r a l saja diperiksa g itu、hmm. Itu yang pertama ya. kedua saya rasa sudah tidak l a z i m lagi kalau misalnya Pak Susno dijerat dengan apa, tuduhan menjemarkan nama baik Karena sudah jelas ya para jenderal itu yang dituduh Pak, s u b n a r n y itu sudah, sudah, sudah ada yang menjadi tersangka dan sebagian、uh, bawahannya juga sudah menjadi tersangka ya. Artinya、hmm. sudah tidak lajin lagi jadi Pak Sustom cemarkan nama baik i、okay. t u k o m e n t e r saya, terima kasih.、Yes.